Mitra bisnis, berbagai kritik keras makin marak diungkapkan untuk mengingatkan para eksekutif di pemerintah. Mulai dari individu, ormas hingga parpol, ramai-ramai memberikan warning atas berbagai persoalan yang muncul ke permukaan. Seperti masalah tabung gas, hingga melonjaknya harga kebutuhan pokok. Seperti apa pandangan Kwi Kiyangi atas fenomena melonjaknya harga kebutuhan pokok? Segera kita berbincang dengan Kwi Kiyangi. Pak Kwi, banyak kalangan mengkritik makin melambungnya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, pemerintah mengklaim kenaikan itu wajar mengingat saat ini menjelang hari raya. Apa pendapat bapak? Ya, ya memang betul kan, memang harga-harga kan naik, memang perlu dikritik dan memang memang aneh gitu. Ya memang ada alasannya menjelang Lebaran tiap kali naik, tapi kan tidak perlu suatu kesalahan yang satu kali diulang-ulang. Kan pernah ada zaman yang sebelumnya hati-hati betul dan nggak naik gitu. Kapan dan di era siapa itu terjadi, Pak Wik? Di ya, zaman saya. Waktu calon saya itu 3 tahun baru 1 tahun loh. Imen perindaknya Pak Yusukala merangkap kepala kulok itu kita rapat terus Sebelumnya hati-hati lho ini 3 tahun baru 1 tahun ini Tahun baru biasa Kristen Islam 1 tahun gak ada kenaikan kok Gak ada kelangkaan kalau dipersiapkan dengan betul Lantas apa yang dilakukan pada waktu itu Pak Gwik? Ya kita rapat Lalu Jauh Jauhari sudah mengatakan ini make sure bahwa ada pastikan bahwa ada barang dicek dicek dicek berkalikali dicek itu seluruh persediaan dipulok dolok dicek semuanya sangat banyak dan siap operasi pasar tanpa batas. Gitu. Apakah sesederhana itu solusinya Pak Kwik? Iya iya sebetulnya kan tidak ada yang susah. Kalau mau berpikir benar, mau kerja keras, mau kerja benar, tidak usah kerja keras ya. Enggak ada yang enggak ada yang enggak ada yang sulit urusan ini kan jelas sekali barang-barang ini supply and demand gitu. Lalu mengapa strategi sebaik itu tidak dilanjutkan Pak Kwik? Wala, itu mesti tanya Ibu Mari Pangestu itu. Ah mungkin mungkin menurut pendapatnya dia asal dia keliling di pasar harganya turun itu kan. Jadi selain operasi pasar masih ada cara lain ya Pak Kwik. Tapi mengapa itu tak dilakukan ya Pak? sangat banyak. Iya, nggak tahu saya orangnya lebih mementingkan pencitraan daripada pekerjaan saya kira. Demikian Kiki Yangi. Saya Kiki Wijaya.